Alhamdulillah, wahdah Wassalatu wassalamu ala manna nabiya ba'dah amma ba'd Alhamdulillah kita sudah Mengkaji Enam contoh Dari 14 contoh yang sudah Kami persiapkan yaitu contoh ikmah dalam berdakwah. Sekarang kita akan memasuki contoh yang ketujuh Contoh yang ketujuh adalah berusaha untuk memprioritaskan dakwah dan penarikan hati orang-orang yang memiliki kedudukan di masyarakat. Berusaha untuk memprioritaskan dakwah orang-orang yang memiliki kedudukan di masyarakat. Entah itu pejabat, entah itu orang yang berilmu. Banyak sekali contoh dari praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupannya yang menunjukkan akan hal ini. Sebelumnya kita akan bawakan dari Al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun untuk menemui Firaun yang mana Firaun saat itu adalah pembesar atau orang yang memiliki kedudukan di masyarakatnya karena dia adalah seorang raja. Maka apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan Nabi Harun? Idhba ila Firauna innahu tagha. Wahai Musa dan Harun, pergilah kamu menemui Firaun karena sesungguhnya dia sudah melampaui batas. Setelah Nabi Musa dan Nabi Harun diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk pergi ke Raja Fir'aun. Dan sudah dikasih tahu kenapa kalau disuruh pergi. Yaitu karena Fir'aun sudah melampaui batas. Apa yang sudah dikerjakan Fir'aun? Dia sudah mengatakan. Ana ala. Dia sudah mengatakan bahwasannya. Saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Berarti tidak gemen-gemen. Sudah mengaku sebagai apa? Tuhan Tapi apa kata Allah subhanahu wa ta'ala Fakula lahu Qawlan layyina Pergilah ke Mir'aun Tapi sampaikanlah dakwah ini Dengan kata-kata Yang lembut Mengapa? Apa hikmahnya? Hikmahnya ada pada selanjutnya la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha bisa jadi siapa tahu Firaun itu mau apa mau mengingat dan dia mau takut kepada Allah padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah menulis zilauqal mahfuz Firaun itu tidak akan apa Tidak akan beriman Allah sudah tahu bahwa Firaun tidak akan beriman, tapi meskipun demikian Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berkata dengan kata-kata yang lemah lembut kepada seorang yang memiliki kedudukan di masyarakatnya, yaitu Firaun. Praktik dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak, di antaranya lah perhatian beliau yang sangat ekstra terhadap orang-orang yang memiliki kedudukan di suku Quraisy. Bahkan ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Taif Pertama kali yang beliau cari adalah orang-orang yang memiliki kedudukan di sana Para da'i Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yaitu para sahabat pun menerapkan seperti apa yang diterapkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Di antaranya adalah seorang sahabat yang bernama Mus'ab Ibnu Umair Ketika dia diutus untuk mendakwahi masyarakat Madinah Yang pertama kali beliau cari adalah orang-orang yang memiliki kedudukan di sana apa gerangan hikmah dibalik ini semua? Kenapa kok kita membutuhkan atau harus mengerahkan perhatian ekstra untuk mendakwahi orang-orang yang memiliki kedudukan di masyarakat? Hikmahnya adalah apa yang disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Lau aamana bi'ashrata min la al-yahud laamana al-yahud." Seandainya ada 10 orang Yahudi saja masuk Islam, semua orang Yahudi akan masuk Islam. Siapakah gerangan yang sepuluh itu? Ibn Hajar mengatakan bahawa sepuluh orang itu adalah orang-orang yang memiliki kedudukan di mana? Di kalangan orang Yahudi. Jadi apa hikmahnya? Hikmahnya kalau orang-orang yang memiliki kedudukan masuk Islam. Atau mengenal dakwah al Maka yang akan masuk Islam dan yang akan mengenal dakwah al bukan cuma dia saja. Tapi apa? Buntutnya belakangnya orang banyak. Inilah yang sedang kita usahakan. Dan inilah tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Imam Nawawi ketika beliau menceritakan mensyarah suatu hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pemberian-pemberian yang sangat banyak, hadiah-hadiah yang sangat banyak, yang sangat banyak akan mendekati atau menggunakan kata-katanya yang sangat lembut kepada seorang pembesar di negeri Yamamah yaitu Sumamah. Imanowi mengatakan dan ini adalah merupakan metode penarikan hati dan sikap lemah lembut terhadap pembesar. Kenapa? Yang diharapkan jika dia masuk Islam, maka akan masuk Islam di belakangnya orang banyak. Jadi ini rahasia kenapa kok kita harus memperhatikan dakwah orang-orang yang memiliki kedudukan di masyarakat. Maka seharusnya ini Bukan begitu awal dakwah langsung kita berkonfrontasi dengan orang-orang yang memiliki kedudukan tidak. Langsung babas sana babas sini, baru keluar dari pondok masih santri ketemu sama kiai yang sudah puluhan tahun di kampungnya. Karena dia tahu kiainya memiliki penyimpangan, langsung saja begitu masuk masjid langsung ini adalah perbuatan syirik dan kiai fulan telah salah dalam hal ini dan dia telah terjerumus kepada perbuatan syirik. Masyarakat baru tahu Orang ini masuk Masih anak kemarin sore menurut mereka Kok melawan seorang fiahi Yang sudah puluhan tahun Yang sudah ngelotok Mungkin ngaji kitab pahal fiah Kok melawan Ya jelas masyarakat Yang sudah terlanjur cinta Dan selalu mengakumkan kia ini Melawan anak sore ini ya sudah ditendang aja Suruh keluar dari masjid Ini pentingnya Begitu kita masuk ke suatu kaum begitu kita masuk ke suatu kampung jangan buru-buru berkonfrontasi kepada orang dengan orang-orang yang memiliki kedudukan di masyarakat tapi justru kita berusaha untuk apa melakukan PDKT apa itu? pendekatan di antara praktek atau contoh yang diajarkan oleh Nabi saw untuk mendekati orang-orang yang memiliki kedudukan adalah dengan hadiah materi. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Al Adabul Mufrad yang dihasankan oleh Syah Al Bani dalam Irwaul Ghalil Rasulullah SAW bersabda tahadu tahabu salinglah kalian membelikan hadiah ni saya kalian akan saling apa saling mencintai bahkan di dalam Al Quran dikatakan bahwasanya sodakah atau zakat salah satu Golongan yang berhak untuk, uh, uh, untuk menerima zakat adalah siapa? Wal mu'alafati kulo Dan orang-orang yang diharapkan dia akan apa? Akan masuk ke Islam atau diharapkan dia akan mengenal ajaran Al Sunnah wal-jamaah. Dan prakteknya adalah ketika Rasulullah SAW memberikan suatu pemberian yang sangat besar kepada seorang yang bernama Safwan ibn Umayyah. Suatu ketika setelah selesai peperangan, Rasulullah SAW memanggil Sa'fan Ibn Umayyah, kemudian dia memberikan apa? Memberikan 100 unta kepada Sa'fan. Enggak cukup, tambah lagi 100. Berapa? 200. Enggak cukup, tambah lagi 100, 300 unta. Kalau satu unta 1 juta, 1 juta. Atau bukan 1 juta. Satu unta 2 2,5 juta. Kalau satu ontar dua setengah juta. Berarti sudah berapa duit yang dikeluarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berapa? 750 juta untuk mendekati seorang yang memiliki kedudukan di masyarakatnya agar dia masuk Islam. Apa gerangan hasil dari pendekatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi? Biarkan Sahwan ini bercerita. Wa wallahi katanya, demi Allah Ketika Muhammad Alaihi Wasallam mulai memberikan seratus ontar kepadaku. Sesungguhnya Muhammad adalah orang yang paling saya benci di muka bumi. ada. Terus Nabi mengasih, mengasih, mengasih. Sampai akhirnya dia menjadi orang yang paling saya cintai yang ada di muka bumi ini. Wah berarti kalau begitu kita mendidik orang supaya... Masuk Islam buat nyari ontadong. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Dan itu sudah diceritakan oleh Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik. Pada zaman kami. Ada beberapa orang yang masuk Islam. Tujuannya adalah supaya mendapatkan materi. Dia enggak punya keinginan masuk Islam. Kecuali hanya untuk apa? Mencari materi. Tapi apa? Setelah dia mengenal Islam dan mendalami Islam maka berubahlah Islam lebih dia cintai dari dunia seisinya. Jadi, seorang yang kenal Ahlussunnah atau seorang yang masuk Islam awalnya adalah karena tergiur dengan duniawi enggak apa-apa. Tapi ketika dia sudah masuk baru kita apa? Kita jujik. Supaya tadi seperti Anas, seperti apa yang diceritakan oleh Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu. Wah, kalau kayak gitu kita nggak punya dong 750 juta duit dari mana 750 juta buat makan aja susah. Loh, siapa bilang kita harus keluarin duit 750 juta? Anna juga nggak punya 750 juta. Jadi yang halal yang kecil-kecil aja. Misalnya kita punya atau masak lah kasukuran misalnya atau masak apa masak daging atau apa kasihlah tetangga itu sedikit dari daging tersebut itu pemberian. Dengan itu kita bisa melakukan pendekatan kepada orang-orang tersebut. Atau misalnya kita baru bepergian jauh, misalnya dari Jogja, antum mau pulang ke daerah Sumatera misalnya Lampung. Dari Jogja kuliah di Jogja. Ketika pulang ke Lampung bawalah oleh-oleh apa kek. bapie apa kek atau apa, bawa pulang kasih kepada orang-orang yang akan antum dakwahi. Gak mesti harus duit, bisa berwujud makanan. Yang penting itu bukan harganya. Kadang-kadang orang tuh melihat, oh, masya Allah, orang ini kok menghormati Ana ya, meskipun itu hanya berwujud bapak apa toh. Nah, yang seperti ini seseorang kalau sudah kita beri hadiah untuk mengatakan tidak itu susah. Contohnya, Ana, misalnya dari Madinah, pulang dari Madinah, Ana bawa minyak wangi misalnya. Untuk seorang kiai yang ada di kampung anak ana sol, Setelah pulang ana rahmi, Misalnya Anak ana bawa minyak wangi Anak bawa zamzam, anak bawa kurma Semampu anak, anak kasihkan Besoknya Kalau misalnya anak berpendapat Dengan pendapat yang beda dengan dia Di hadapan dia Dia akan susah untuk Membantah anak Karena Tidak enak dong kalau mau bantah Kemarin udah dikasih apa? Udah dikasih minyak wangi. Sekarang bantah kan gak enak. Mungkin ada yang mengatakan, ah itu kan gak enak aja. Gak apa-apa dia gak suka. Dia sebenarnya gak suka sama kita. Dia diem itu bukan karena setuju dengan pendapat kita. Cuman karena dia apa? Karena dia gak enak aja. Kita katakan itu sudah keuntungan yang luar biasa. Diamnya dia gak bantah kita. Itu sudah keuntungan yang luar biasa. Siapa tahu nanti besok-besoknya dia akan mulai berpikir. Jadi ini adalah salah satu contoh hikmah dalam berdawah memperhatikan dakwah atau memprioritaskan dakwah orang-orang yang memiliki kedudukan. Contohnya kedelapan, memperhatikan dakwah generasi muda dan anak-anak kecil. Banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan. Bahasanya Rasulullah sangat perhatian kepada anak-anak kecil -anak dan generasi muda. Di antaranya adalah hadis Ibn Abbas ketika Rasulullah SAW mengatakan ia ulam ini wali muka kalimat. Wahai anak muda, saya akan mengajari kamu beberapa hal. Jadi banyak hadis yang dimulai dengan kata-kata ia -kata, ulam wahai anak muda. Ini menunjukkan bahasanya Nabi sangat memperhatikan dakwah anak muda. Mengapa? Karena anak muda ini adalah merupakan tonggak negara. Kalau misalnya tongkat ini rusak, mereka kan yang mau memegang negara ke depannya. Kalau misalnya ini rusak, maka negara pun akan sedemikian rupa. Kalau kebalikannya mereka baik, insya Allah pun negara akan baik. Ini yang pertama. Yang kedua, kita berusaha untuk memperhatikan dakwah anak-anak muda. Karena rata-rata mereka itu lebih mudah untuk didakwahi. Dan itu sudah rahasia umum sampai-sampai kadang-kadang kalau kita sudah jengkel dakwah orang tua bukan orang tua kita, orang apa? Ya orang-orang tua tua yang di kampung-kampung. Wah, ini susah banget ini. Kayaknya tinggal nunggu aja kapan dia menjadi apa? Kadang-kadang oh, susah banget nih orang nih di dakwahnya. Nah, inilah. Jadi orang tua, orang yang sudah tua, maaf kalau saya ada sudah tua di sini. Orang yang sudah tua kadang-kadang susah Karena dia sudah merasa Ini adalah saya sudah lebih umur Umur saya sudah lebih banyak Kemudian saya sudah lebih banyak makan asam garam Memang dia sudah lebih banyak makan asam garam Benar Kemudian dia juga merasa bahwasannya uh, Saya lebih pintar dan dia lebih memikirkan bagaimana nanti anak sama tetangga, bagaimana anak nanti sama ini, sama anu, sama ini. Sebanyak-banyak di antara orang-orang tua yang dia sudah nerima. Cuman karena takut dikucilkan sama masyarakat, akhirnya dia gak nerima. Beda dengan anak muda. Anak muda dia gak tahu perhatian dengan masalah-masalah seperti itu. Maka ini penting sekali untuk mendakwahi anak-anak muda. Dan juga termasuk anak-anak kecil. Ketika kita tahu yang kita dakwahi adalah anak muda, kita pun harus mengenal bahwasannya Dunia anak muda itu beda sama dunia orang tua Artinya apa? Artinya bahasa kita pun Usahakan disesuaikan Dengan bahasa mereka Ketika kita ngajari anak TPA Gak mungkin kita akan sama Bahasanya kayak ngajari orang mahasiswa Gak mungkin Gak usah pakai sisi-sisian Ini gak mungkin kita akan mengajari seperti itu Anak-anak TPA Bahkan ketika kita tahu bahwasanya anak-anak kecil Mereka adalah orang-orang yang masih gemar bermain Dan dongeng Maka kita pun menyesuaikan Jadi dikira gak boleh bermain Boleh bermain sama anak, -anak kecil Bermain dengan mereka Bahkan seandainya kita memiliki suatu kelebihan misalnya Kita memiliki kelebihan misalnya dalam hal kungfu misalnya Gak apa-apa kita mulai ajar mereka kungfu Ada salah satu ustad Masya Allah ya di daerah Sumatera, emang dia ahli kungfu. Ketika dia belajar di Madinah, dia itu bukan hanya mengajari teman-temannya, tapi dia juga mengajari tentaranya Saudi Kungfu. Gak macam-macam. Fresh berat. Ngajarnya tentara. Jadi ketika dia pulang, dia subhanallah memanfaatkan betul keisinawaan yang dia miliki. Jadi dia kumpulkan pemuda-pemuda yang masih pakai apa? Pakai tato-tato, pakai rambutnya gulondong-gulondong, eh, apa? panjang-panjang, kemudian apa namanya, ya, pokoknya dia berusaha lah, berusaha untuk mendekati pemuda-pemuda yang barangkali kita untuk senyum aja kayaknya susah deh, tapi enggak, dia deketi, dia deketi, kemudian diajak untuk apa? diajak untuk latihan kungfu. Nah, ketika akan mulai kungfu, dia sedikit memasukkan tauhid sedikit aja. Setelah itu udah, suatu ketika diajak, misalnya kan capek, misalnya diajak misalnya main ke laut di sana sambil kungfu diselingi dengan pengajaran masalah tauhid dan subhanallah buahnya sangat manis orang-orang yang awalnya awal-awalnya apa satowan awalnya orang punya gondrong dan sebagainya subhanallah menjadi mereka menjadi kenal akan dakwah ala sunnah wal jamaah jadi bisa kita memanfaatkan keistimewaan keistimewaan yang Allah berikan kepada kita jadi gak aib kalau misalnya ada ustaz Main bola sama orang-orang kampung Gak aib Main pingpong sama orang kampung gak aib Kecuali usahanya pakai celana pendek Itu aibnya di celana pendeknya Bukan di main bolanya Jadi boleh Dan itulah kadang-kadang kita merasa Atau sebagian gak itu Seakan-akan ada jarak Dengan anak-anak muda Dan ini sebenarnya keliru sempatkah kita kalau misalnya akan ke masjid kemudian ada anak-anak muda lagi main gitar, lagi main gaple di posis kamling di jalan menuju ke masjid pernahkah kita sambil lalu mengucapkan Assalamualaikum. mungkin kita untuk senyum aja susah kayaknya melihat kayak, kayak kayak tiang jalannya lurus saja. Oh. kayak gak ada orang di samping kanan kiri Padahal ada seorang Ustadz yang dia itu kayak gitu ceritanya kayak gitu. Jadi sama ketika akan ke masjid di situ orang apa nongkrong melulu. Setiap sholat nongkrong di situ dan setiap Ustadz ini lewat selalu mengucapkan assalamualaikum. Itu sebulan dua bulan setahun dua tahun sampai akhirnya suatu hari orang yang biasa nongkrong itu pergi ke masjid akhirnya ketemu sama anaknya, anaknya usah tadi. Anak tuh sebenarnya ke masjid itu malu. Masa tiap hari disalamin anak nggak nggak ke masjid. Lo oh, berarti malunya berarti solatnya karena karena ini dong, karena manusia dong. Nggak apa-apa. Nanti ketika dia sudah megang atau sudah mau mencium bau masjid, baru kita cedik. Baru kita didik kita ajarkan bahwa kita harus ikhlas dalam beribadah dan seterusnya. Sebagaimana tadi yang diceritakan oleh Anas ibnu. Malik radhiyallahu anhu Termasuk dongeng, tidak apa-apa Ketika kita berhadapan anak-anak kecil, kita berdongeng Asalkan dongengnya bukan fiksi Meskipun ada sebagian orang yang sekarang Mulai mengutak-atik, mengutakutik, segeranya ini adalah Tidak apa-apa, tidak Masih banyak dongeng-dongeng yang bisa kita pakai Dongeng kalang sahabat, kalang nabi Sallallahu alaihi wasallam Dan kita juga dongengnya tidak apa-apa dengan Kata-kata yang lebih mudah dipahami oleh anak-anak Meskipun jangan sampai Pakai dongeng fiksi Karena ada sebagian orang yang kabisan kabisan apa? kabisan materi, kabisan bahan. E, ceritanya ada seorang Ustadz TPA yang menceritakan kisahnya Nabi Musa kepada anak TPA. Cerita awal pertama bagaimana Nabi Musa dengan Nabi Fir'aun sampai akhirnya puncaknya kata guru TPA tadi Nabi Nabi Musa ini dikejar-kejar sama Firaun. Kejar-kejar Fir'aun dengan kuda Nabi Musa dengan apa Sudah lari aja. Sampai ketemu jalan buntu yaitu laut Gimana gerangan wahai anak-anak yang terjadi Di belakang ada Fir'aun Di depan ada apa Ada laut Apakah yang kira-kira terjadi anak-anak Jadi kan dia ingin apa Ingin membuat anak-anak penasaran Ternyata ada salah seorang anak yang pernah baca kisah itu. Dia mengatakan, ah oh, itu paling cuma mukul apa namanya, mukul laut, kebuka, lari, selamat dong. Pusat ini, wah, gak bisa, gak, gagal anak bikin anak ini pernah penasaran akhirnya apa? Dia mengarang cerita. Enggak, enggak kayak gitu katanya. <laughs> Ceritanya katanya, setelah si, Pir, eh, si Nabi Musa ini kebingungan. Di depannya ada laut di belakangnya Nabi ada Firaun tahu-tahu terdengarlah suara datang helikopter yang kayak gini enggak boleh ah kayak gini namanya merusak sejarah ya, ya ini agak boleh yang kayak gini jadi kita enggak perlu pakai cerita-cerita fiksi contoh yang ke sembilan. Menerapkan skala prioritas Dalam mengingkari kemungkaran Menerapkan skala prioritas Dalam mengingkari kemungkaran Hal ini Berdasarkan Metode penurunan Al-Quran Diceritakan oleh Aisyah dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, inna manazalul Qur'an awwalu ma nazal minhu surah minal mufassal fiha dzikrul jannah Pertama kali Al-Qur'an turun adalah menceritakan tentang surga dan neraka. Hatta ketika manusia sudah masuk ke dalam Islam dan sudah tertarik dan hati mereka sudah cinta kepada Islam, nazalul halal wal haram, baru turun hukum-hukum tentang halal dan Haram. Apa hikmahnya? Kata Isa. Walau nazar awal syiinlah tasrobul khomrak. Kalau misalnya yang pertama kali turun ayat adalah jangan minum khomr, la la nadul khomrak abadar. Jadi saya mereka akan mengatakan, enggak mau kami enggak mau meninggalkan minum khomr selama-lamanya. Kemudian kata Aisyah, walau nazar lah takznu, laqalu la nada uszina abadjan. Seandainya ayat yang pertama kali turun adalah janganlah kalian berzinah, nih saya mereka akan mengatakan kami tidak akan meninggalkan zina selama-lamanya. Mengapa? Karena mereka belum apa, belum siap, bertahap mengingkari suatu kemungkaran. Jadi seandainya kita hidup di suatu masyarakat. Yang mana, yang mana masyarakat itu di situ menjamur yang namanya bid'ah dan syirik, maka bukan merupakan hikmah ketika kita mulai memperingatkan masyarakat dari perbuatan-perbuatan bid'ah, misalnya dari peringatan Maulidan. Padahal kita belum memperingatkan masyarakat dari perdukunan, bukan merupakan hikmah seperti ini dan juga bukan merupakan hikmah seandainya di satu masyarakat di situ tersebar maksiat dan kekufuran bukan merupakan hikmah kita mulai mengingkari kemaksiatan yang ada di masyarakat misalnya kita disumbuh ada orang nyanyi ada orang tabarruj wanita buka-bukaan kita lihat di situ ada macam-macam ada yang krisbal, ada yang membuka aurat dan sebagainya. Bukan merupakan hikmah. Kita mengingkari maksiat-masiat ini padahal di situ masih ada perbuatan-perbuatan kufur. Contohnya mereka masih percaya-percaya horoskop misalnya. Atau masih percaya yang namanya ramalan bintang. Bukan merupakan hikmah. Sebelum kita mengingkari yang ini, kita mengingkari yang maksiat-masiat tadi. Kenapa? Karena kita berusaha menyelamatkan masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang menjadikan mereka kekal di dalam neraka... Sebelum menyelamatkan mereka dari perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak menyebabkan mereka ke neraka. Lebih penting mana? Menyelamatkan orang supaya tidak masuk ke neraka selama-lamanya. Atau menyelamatkan orang dari hal-hal yang akan memasukkan dia ke neraka tapi tidak selama-lamanya. Lebih penting mana? Yang pertama. Ini adalah merupakan salah satu hikmah di dalam berdakwah. loh kalau kayak gitu berarti kita akan diem dong misalnya kita di situ masuk suatu rumah masuk ke tempatnya Pak D kita misalnya di situ satu dipasang cimak di ruang tamu dua banyak foto-foto cewek tiga lagi nyetel musik empat pada ini sama putrinya pakai yukenji lima di situ lagi di stasiun tv kalau misalnya kita enggak ngerubah semuanya berarti kita termasuk ke dalam sabda, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadih kenapa kita diam Kenapa kita diam ketika melihat. Dan kita kenapa kita hanya mengingkari awalnya adalah masalah jimat tadi. saya kita hanya mengingkari masalah jimat. Mungkin ada yang mengatakan loh. Itu yang maksiat itu enggak cuma jimat. Di situ yang namanya tabarut. Buka aurat juga jimat. Eh, juga maksiat. Kemudian yang apa namanya. Yang foto-foto eh, itu juga maksiat. Kemudian yang musik itu juga maksiat. Kenapa enggak antum mengingkari. Berarti antum sama saja. Meridoi kemaksiatan tersebut. Jawabannya. Jawabannya kata Syekh Muhammad bin Saleh al-Husaymin mungkirul mungkir mislul tobit orang yang mengingkari kemungkaran itu seperti dokter seandainya ada seorang pasien datang ke dokter dan dia memiliki suatu penyakit katakanlah bisul misalnya orang itu punya bisul baru tumbuh itu bisul di tangan si dokter ini Kata kata saya benar saya, lo anda hussapkah umbar Kalau misalnya si dokter ini, tahu ini bisul nih kayaknya butuh waktu lama nih ngilanginya. Udahlah kalau kayak itu, anak iris aja. Us, us, us, us, us, habisin semuanya. Lo anda hussapkah umbar langsung aja dihabisin, karena dia nggak mau capek-capek, karena harus disalap dulu, nunggu mateng dulu, bisul baru diceprot Baru disalap lagi baunya dan sebagainya. Dia enggak mau. Sudahlah. Anak langsung aja deh. Biar langsung sembuh. Langsung dipotong semuanya itu bisul. Kalau anna hu Mubasharatan, la Rubba matawal lada Zararun huzororun akbar. Nisaya akan menimbulkan hal yang lebih parah. Kalau bisul belum matang. Dia apa? Dipotong. Yang enggak akan sembuh. Lakin. Kalau anna hu syaq'ahu yasiran yasiran tapi kalau misalnya dia mau ngobati sedikit demi sedikit itu bisul pertama dikasih salep udah bu ya nanti 2 hari ke depan dateng udah agak mateng dikit kasih salep lagi akhirnya sampai hari akhirnya udah mateng banget baru dia apa baru dikeluarin itu isinya kan bau kan tapi dia sabar aja dokter itu sabar dia lapir lagi dia bersihin, dia salep lagi besok datang lagi bu ya Datang lagi. itu sabar dia sabar alamanya semua minum min raihatin muntinah min raihatin kariha kata Syuhaimin. Kalau misalnya dia sabar mau batis sedikit-sedikit dan dia sabar dengan bau yang muncul dari luka tadi niscaya lahasol dan maksud tujuannya akan tercapai. Yaitu ob, apa sakit itu karena apa? Kita sebut itu perumpamaan seorang yang mengikari kemukara. Jadi kalau misalnya kita masuk ke rumah di situ ada lima kemungkaran, kita inginnya udahlah satu kali ini langsung kita habisi itu kemungkaran. Mungkin justru mereka akan menolak mentah-mentah dakwah kita. Itu masih mending. Kalau misalnya kita pulang tinggal lama gimana? Itu lebih parah lagi. Tapi kalau misalnya kita sabar sampai di sana, kita berusaha mengingkari yang kita mampu dari hal yang paling parah yaitu jimat tadi kesialan yang ada di situ. Tentunya dengan kata-kata yang lebih lembut. Bukan langsung datang-datang langsung kita cabut itu enggak, tapi kita dengan kata-kata yang lembut-lembut kita sampaikan bahwasanya kita kan selalu mengatakan lahaul lawan kekuatan la, la bila apa sih artinya? Artinya adalah sajadah segala daya kekuatan adalah di tangan Allah. Kenapa kita masih percaya dengan benda-benda mati? Dengan kata-kata yang hikmah kita sampaikan seperti itu, mungkin dia akan menerima. Besoknya kita melangkah kepada hal-hal yang lain, atau bulannya, atau bulan depan, atau tahun depan, enggak apa, apa pelan tapi pasti dapat akhirnya lama lah حصلal maqsud kata saya tadi tapi bukan berarti kemudian kita larut ke situ menikmati maksiat itu misalnya ana sambil doa gitu ah sekarang biarin itu cewek pakai yukensi enggak apa-apa nanti aja kita mengingkarinya belum saatnya tapi dia sambil melotot melulu enggak boleh kalau kayak gini dia meskipun enggak mengingkari saat itu tapi jangan sampai dia memanfaatkan apa yang ada di depannya tidak atau misalnya ada TV di situ dia menikmati sajian yang ada di situ meskipun dia nggak mengikari nggak boleh dia harus tetap mengikari dengan apa dengan hati maka kata Rasulullah saw ilm ya salatih fabilisan ini kalau nggak bisa pakai tangan maka pakai lisan kalau nggak bisa pakai lisan maka pakai apa pakai hati wadzrika al kabur iman dan sekali lagi bukan berarti kita mengajak untuk menghadiri acara-acara beda tidak Bukan, bukan berarti kita mengajak Untuk menghadiri acara-acara bid'ah Tapi kita melihat kebid'ahan Kita tahu itu bid'ah Tapi kita belum mengingkari Karena kita melihat belum saatnya Untuk mengingkari karena masih ada hal-hal yang lebih Urgen dari hal tersebut Contoh yang ke-10 Ketika membantah adul bid'ah Seharusnya kita Membantah dengan ilmu dan dalil sehingga umat yakin dengan apa yang kita sampaikan. Jadi kalau kita membahas ulil bidah, itu kita harus sampaikan dalilnya dengan jelas, argumentasinya harus jelas, Qur'annya ini, hadisnya ini, hadisnya sahih, kemudian perkataan para ulama ini. Pakai ilmu. Karena sebagian orang sekarang mereka hanya sekedar jagonya mengfonis sesat. maunya ini sesat, ini sesat, ini sesat ketika ditanya di mana letak kesesatannya? Kata ustaz, "Ana sesat." Orang enggak mau nerima. Ustad Ente mengatakan gitu, Ustad Ana enggak mengatakan kayak gitu. Jadi kita kalau mau membantah Al bid'ah, kita harus siap. Harus siap kita membantah bagaimana suba-subatnya, bagaimana lika-liku pemikiran mereka supaya umat yakin betul dengan apa yang akan kita sampaikan. Contoh nyata adalah apa yang dikerjakan oleh seorang ulama besar Abad ini yaitu Syekh Abdul Rahman Ibnu Yahya Al muallimi Orang ini seorang yang disegani oleh lawan dan kawan. Beliau ini subhanallah sangat mumpuni dalam ilmu hadis. Ini sebelum zamannya Syekh Muqbil. Sebelum zamannya Syekh Muqbil itu Syekh Abdul Rahman Al Muallim. Dia ini sangat ahli sekali dalam ilmu hadis. Suatu ketika beliau dihadapkan dengan seorang pengusung bendera Jahmiyah abad ini yaitu seorang yang bernama Al-Kausari. Al-Kausari ini dia pintar juga hadis. Tapi sayangnya kepintaran dia itu dia gunakan untuk mengotak-otak mengotak-atik hadis yang soheh jadinya doif yang doif dijadikan apa? Soheh Pintar orang-orang tahu hadis tuh bisa jadi yang mengubah nama misalnya atau ngubah sanad seakan akan sanadnya ini mutasil bersambung ternyata dia jatuhkan satu orang supaya kelihatan mukotik jadi dia pintar untuk bikin kayak gitu maka muncullah Syaikhul Rahman Muallimi dan beliau bantah habis orang ini di dalam dua jilid bukunya yang berjudul At-Tangkil bantahannya murni ilmiah kata katanya lemah lembut dan beliau sampaikan itu dalam suasana tawadu apa gerangan hasil dari metode beliau ini banyak di antara murid-muridnya ini, Al-Qausari ini, yang mendapatkan hidayah ketika mereka membaca buku ini. Karena bahasanya enak, penjelasannya meyakinkan, dan dia kelihatan tawadu, nggak sombong. Nah, yang seperti ini diperlukan. Kalau kita mau membantah al Bid'ah maka kita harus siap untuk mengarungi samudera sahabat-sahabat mereka. Contohnya Atum tahu kan istiqotah biwairillah syir kan Minta tolong sama selain Allah istiqotah Istiqotah kepada selain Allah kan syirik kan Tahu kan Kita kan yakin banget kan Bahawa itu syirik Atum tahu ya Orang-orang yang istiqotah biwairillah Yang minta tolong kepada selain Allah Mereka itu punya dalil, Bukan dalil syubhat, Yang mana syubhat itu diambil dari Quran dan diambil dari hadis-hadis yang sohe, dan diambil dari hadis-hadis yang loib dan mu'tu. Salah satu bahasan tesis anak adalah masalah ini. Ketika ana kumpulkan dari beberapa referensi, ternyata ana kumpulkan ada sekitar 16 dalil yang sohe aja, yang mereka jadikan dalil untuk membolehkan istighosah dengan selain Allah. Sekarang kalau misalnya kita tidak siap, dia malah ini syirik ini. Abadina ini dalam Quran kegini, dalam Hadis saya kegini, riwayat bukan Islam. Kita bisa bengong kita. Maka seseorang kalau membantah Al-Bidah harus menyiapkan bantahan itu dengan ilmu dan dengan argumentasi yang kuat. Jangan cuma sekadar hobi mencaci maki. Karena justru hal ini terkadang akan merugikan dakwah kita. Orang terkadang tidak puas dengan dakwah kita, gara-gara cara kita yang salah dalam menyampaikan. Contoh yang ke sebelas. Di saat mentahdir dari ahlul bidah Yaitu Menjelaskan kesesatan mereka Tidak harus kita Terang-terangan Menyebutkan nama orang Atau kelompok Kalau tidak dibutuhkan Ketika kita mentahdir dari ahlul bidah Tidak harus Kita itu menyebutkan terang-terangan bahwasanya kelompok anu Sesat atau fulan sesat nggak harus, kalau nggak dibutuhkan. Pertama, saya ingin membahas tahdir. Tahdir sebagian orang ada yang hobi dengan atau nggak suka dengan kata-kata ini. Tahdir itu merupakan suatu amalan yang disyariatkan di dalam agama Islam. Anak sebutkan dari darinya di sini, nanti antum merujuk di sini Quran maupun Hadis dan perkataan para ulama ada di sini. Dan mungkin antum nanti bisa buka di musim orang ada tulisan anak di sana yang berjudul. Atau enggak tahu sudah dimasukkan atau belum. Yang berjudul upaya menjaga kemurnian syariat Upaya menjaga kemurnian syariah. E, menyoal tahdir dan norma-normanya. Disitu Anda sebutkan perkataan-perkataan ulama. Yang mereka semuanya mulai dari zaman doelowai kala. Sampai sekarang. Itu mereka memperkenalkan yang menurutnya tahdir. Baik itu kepada perorangan maupun kepada kelompok. Cuman yang jadi pertanyaan. Apakah setiap kita mentahdir itu harus menyebutkan nama setara terang-terangan mengidentifikasi siapa yang kita tahdir ataukah cukup terkadang kita hanya menyebutkan kesalahannya tanpa terang-terangan menyebutkan namanya terkadang kalau memang dibutuhkan kita sebutkan, kalau tidak dibutuhkan kita tidak perlu menyebutkan kapan kita menyebutkan, contohnya adalah seandainya umat tidak paham apa yang kita maksud kita ngomong panjang lebar inginnya membantah apa, satu kelompok tapi umat itu kalau enggak dikatakan ini adalah kesalahannya kelompok A, mereka enggak paham. Dan masih menganggap bahwasanya ini adalah ya kelompok ya teman-teman kita aja, sama aja, mereka sama kayak kita. Kalau kita enggak identifikasi orang yang, yang memiliki kesalahan la si A atau kelompok A, umat ini enggak paham, maka saat itu kita diperintahkan untuk menyebutkan nama. Tapi seandainya umat sudah paham tanpa kita sebutkan apa? namanya. Nama kelompok atau nama person mereka sudah paham dan justru kalau misalnya kita sebutkan nama tersebut mereka justru akan enggak mau nerima apa yang kita sampaikan karena dia sudah terlanjur mengagungkan tokoh itu maka saat itu bukan merupakan hikmah kita memaksakan diri untuk menyebutkan terang-terangan orang yang dimantah. dan ini disebutkan oleh Syekh bin Baz dan juga Syekh Uthamin. Dan juga Syekh Abdul Malik Ar-Ramattani. Semuanya perkataan yang saya sampaikan di sini. Dan juga Syekh Rabih. Bahkan saya akan bawakan kisah nyata. Kisah nyata. Bagaimana keberhasilan dakwah Syekh Rabih. Ketika beliau pergi ke negeri Sudan. Aden, Aden, Adhani Isyaq. Ya udah kalau begitu kalau doakan enggak jadi dong cerita. Allahu taala alam subhanallah walhamdulillah shallallahu alaihi wa